Selamat malam mentor yang berhormat Halo juragar rewa rewo rewa Iya Kang Agoy Kenapa? Coba dipegang tangan aku Kang Agoy Dipegang? Oh, A -a aduh. Boleh, boleh, boleh boleh Jamila lagi sakit pemirsa yang di rumah Jij -jij -jij -jij -jij -jij. Lagi sakit nih Kang Agoy Meriang nih kayaknya Iya, iya. Merindukan itu Merindukan yang udah hilang Aduh -nyi -nyi. Pemirsa aku mau nyanyi ya Meriam okey? Untuk Studio 5 Indosiar semua. Hey. Tangan yang boleh hey. diatas semua dong. Suda, a la mà. Tamba om per fer ci ajud. Rindiya ha tipu. Aten jutig en berzem. A que ningui hi oh, va, la pat menjamilah, oke? 1, 2, 3, kiri, kiri, kiri, kiri. Suaranya dong. Siap ya, kanan sekarang. Kanan, kanan, kanan, kanan. Lagi, sekali lagi. Yo. 1, 2, 3, kiri, kiri, Rindu ingin bertemu aku ingin sentimu selalu di sisi suara Ah kemari ah kemari ah kemari beri tuh kasih saya aku, mariam, aku, mariam, aku mariam, Jamila. Jamila dari Suba. Aduh mentor pada tidur apa gimana nih? Pada tadi ada improvisasi eh. loh. Mentor pada meriang. Oh, pada lagi meriang mentor. Hmm. Uh. Ini udah di akhirnya tuih, langsung lejit suaranya eh. nasar. Tapi aku mau nanya, katanya kan mirip ulang Jamila. Emang siapa yang bilang? Uh. Tadi di awal disebutin suaranya ibu. niki. niki. Enggak aku mau tahu. Oh, siapa yang bilang, Neng? Dulu kalau sering nyanyi katanya oh. banyak yang bilang ada suara oh. beda. Oh, makanya disebutnya Jamila, nama Kok aslinya memang Jamila. ini ada artinya. Apa tuh artinya? Apa tuh? Janda milik orang sebelah. Oh. Janda wow, milik. Iya, iya. <laughs> bukan bukan Camil Ahmad, tapi janda milik orang sebelah. Oh, gitu. Oh, iya, itu kita... itu menurut kamu ya? Uh, uh, Oke. Okay. Kita mau enggak ikut? Assalamualaikum, selamat datang. <laughs> Waalaikumsalam. Terima hadir di sini, duduk di sini menikmati acara sampai habis ya. Oh, iya. Jadi ada ada buah, kue. Pokoknya senang-senang aja ya. Uh, uh, Heeh. ya. Enggak uh. usah repot-repot pencet-pencet, -repot, enggak ada artinya. Oh, awal, boleh, awal, diulang awal, gak? Awal, boleh diulang enggak? Boleh diulang enggak? Boleh diulang gak lagunya? Maksudnya? Jadi sebenernya, kita tuh ragu, mau mencari pasti ada keraguan gitu. Itu aja. Kalau ragu gak usah berangkat, peningan dari rumah. Nah, kalau ragu gak bisa berangkat ya kita gak jadinya. Kalau mau milih mah milih aja, gak usah ragu. Sama Pak juga milih. Kalau aku ada alasannya kenapa gak milih. Kalau dari sisa, tapi Tadi ngomongnya gak gitu. Benigno oh, okay. ngomong kita, belum tentu itu. alasan semuanya Hati, sama, sama. Oke okay. satu-satu ya, ayo Benigno dulu Oke, okay. Jamila Kayak selamat biasa. malam Kayak biasa, pertanyaannya kenapa gak milih nah, Oke, okay. uh, secara vokal, secara uh -huh. teknik kamu saya seneng uh -huh. Tadi di ujung hampir saya menekan Iya bilang cuma, bagus dulu cuma... supaya kecewa banget pesertanya Kok gue disuruh bagus. sih Ji, ngomong ya, begitu Hah? Iya bilang bagus-bagus dulu, nanti ujungnya baru gimana gitu yuk Expert Ramji ngomong. Yeah, Gua enggak ngomong gitu. Oke, expert memang dia acting apa. Oke. Ah, Oke, okay. okay, Jamila. Uh, dari awal kamu di present adalah kamu asnenang disebut uh, mirip dengan uh, Mulan Jamila. Katanya, ya, katanya. Tanya, ah. Katanya. Dan suara kamu, tarikannya, tarikan Mulan Jamilah itu yang bikin saya ragu. Maksudnya Jadi, Mulan Jamila kurang bagus atau gimana, Parah? Bukan. Kalau sosok ja Mulan Jamila itu kuat loh. Kuat, oh. dia sudah punya karakter oh, vokal mengikuti salah yeah. satu penyanyi. Iya. Nah, oh. Kamu mengikuti. Mulan Jamilah meresih yeah. dangdut. Udah ada. Seorang Mulan Jamilah bisa... Ya. Potong, bukan yeah. maksud kurang ajar. Ya. Yeah. Yeah. Ini gak usah dibahas-bahas mirip Mulan Jamilahnya. Itu menurut pendapat orang yang dibahas Jamilah aslinya. Rangi denger, Cik. denger omongan orang. Suaranya, bukan mukanya. Oh, Lagi juga gak bicara mukanya. Memang suaranya, karakter vokalnya kayak gitu. Iya katanya oh, sih mirip kata lupakan anjamilah lupakan. Eh tunggu dulu. Jamilanya aja subhan. Nah, menurut saya, ya, Jamila ini tarikan uh -huh. nafasnya, tarikan tarikan nyanyinya kamu itu seperti Mbak Mulan Jamila. Jadi nah, my, oh, itu oh, yang bikin saya seseorang. ragu. Iya, harusnya kamu punya karakter sendiri di sini Jamila. Oh, ada sichirnya. Jadi mau macam apapun kamu harus punya karakter itu. Itu ya. yang bikin saya ragu. Sebentar. Memiliki mirip oh, banget melanjang nila jadi karena karena dia, suara, hantar, karena dia Satu ya Kayaknya, di tahun kapan gitu ada mirip Bang Haji Romairama dipilih ya itu di oh. di di lain saya yang milih oh ya juga sih <laughs>